Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wasahbihi wa man wala. Amma Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawa'idih. Sekarang kita berada pada halaman 266. 266 ini masih seputar pembahasan kemarin. Yaitu muamalah, transaksi jual beli atau yang semisalnya. Kata beliau Wafiqo ni Dail mukhotorah Tinggalkanlah mukhotorah Mukhotorah itu taruhan Si Di taruhan dilarang ya Baik taruhan burung merpati Siapa yang duluan Biasanya orang, -orang awam itu sekarang lagi ngetren-ngetrennya pakai Burung merpati eh, Dikenal dengan merpati tempel itu ya Nanti itu taruhan Ada juga yang adu apa Adu jago, adu ayam jantan itu Taruhan juga Ada juga pilkada Pilihan Nomor kelofin kepala daerah pun jadi taruhan juga sekarang. Milih mana? Milih nomor satu atau nomor 2? Nomor 1. Nomor satu, sekian segian segian orangnya kumpulin tadi apa? Ngumpulin uang taruhan. Itu juga termasuk perjudian juga. Kita lihat isyaratun ila sababil fiha. Memberikan isyarat di sini bahwasanya sebab kenapa harus transaksi itu harus diselesaikan segera, dituntaskan di awal Likai <tuh> Tata banyak agar nampak jelas minajli Allah ya kunahunah kamu kotor agar dalam rangka agar di sana tidak ada yang namanya kotor hit taruhan walmu kotor hial meisir yang mana taruhan itu termasuk meisir perjudian taruhan termasuk apa perjudian babi <gadul> hana nafir an narku detak min al selah muharman nam artinya apa dengan penjelasan ini Kita mengetahui bahwasannya transaksi Asuransi Asuransi, ta'amin itu asuransi ya Jaminan atau asuransi Transaksi jaminan atau asuransi ala selak Terhadap suatu barang Muharramatan Nah, Muharramatan diharamkan Lianna hata tetam man Karena dalamnya mengandung Unsur perjudian Dan unsur apa taruhan. Sekarang yang lagi ngetrennya ini adalah BPJS BPJS yang diletakkan pemerintah. Itu kan antum sakit gak sakit tetap bayar terus per bulan, ya nggak? Bayar terus, bayar terus, bayar terus. Nanti kalau antum sakit memang menggunakan itu gratis bisa. Tapi kalau antum gak sakit bagaimana? Mereka untung nggak mereka? Untung karena kalau antum gak pas jamin per bulan mati nanti kartu kartunya BPJS Oleh karena itu kalau tanya apa hukum BPJS kalau gratis dari pemerintah sebagai kis, antum tahu kartu kis? Tahu kartu kis antum? Apa itu kis? Kartu apa? Hah? Eh ya, kartu Indonesia Sehat itu gratis dari pemerintah kan masa lah. Tapi kalau BPJS yang ngantong pajak per bulan, per pekan, itu jangan. Itu masuk dalam kategori asuransi atau, atau jaminan yang modelnya seperti ini. Faham? Yaitu kamu bayar terus, bayar terus, bayar terus, tapi kamu sehat terus. Alhamdulillah kamu sehat posisinya enggak sakit-sakit. Digunakan enggak nanti BPJS-nya itu? Kan enggak digunakan. Nah, nanti mereka untung dari situ gitu loh ya kecuali kalau antum sakit, nah kalau gak sakit bagaimana kan gitu, jadi upayakan kalau BBJS yang bikin, kalau gak darurat jangan BBJS yang bikin itu, kalau gak darurat, jangan ya naam barakallahu fikum seperti itu, naam karena apa, karena kalau misalkan gak darurat, kalau antum bikin, nanti tadi itu, antum ada unsur imma, ghorim, imma ghorim ghorim itu bangkrut rugi, ghorim itu untung taruhlah antum baru bayar dua kali tiga kali, ternyata harus operasi besar-besaran gratis nanti kan untung di situ, tapi gharim ruginya kebagian ruginya, antum udah pajak setahun dua tahun pajak terus pajak terus pajak terus, tapi nggak pernah sakit. Yang gunakan ini siapa? Ya orang-orang lain. Dan bahkan apa? Pihak BPJS dapat keuntungan. Nah itu, jadi kalau memang nggak darurat jangan bikin. BPJS yang bikin yang pajak itu kalau nggak darurat jangan bikin, karena ada unsur horror penipuan juga di situ ya. Nah ini kata beliau. Dengan penjelasan ini naik kita tahu anna al-uqudat ta'min, transaksi asuransi, asuransi jiwa atau asuransi barang terhadap suatu barang mahramah diharamkan li'anna hadza tadamman mukhatarah karena dalamnya mengandung mukhatarah fa'un, mengandung, mengandung unsur apa tadi? taruhan ngam. Fa idza ammana al-insan 'ala sayyaratihi kalau seandainya ada orang yang memberikan asuransi, na barakallahu atau jaminan atas mobilnya sebagai contoh. Sara kemudian jadilah yatfaqul sanah dia membayar setiap tahunnya 500 riyal, 500 riyal. Setiap tahunnya dia membayar 500 riyal. Au 400 riyal. Wa huna takmil mukhatarah. Di sini mengandung mukhatarah ada mengandung unsur mukhatarah yaitu apa? taruhan. Li in maratussanah duna an hadis karena kalau berjalan setahun kemudian tanpa adanya kejadian eh, kecelakaan ring misalnya syaratul syarikah ghanimah berarti nah barakallahu fikum perusahaan yang menyediakan asuransi tadi itu dia untung karena kan dapat bayaran terus eh, dapat bayaran terus kan tadi nah barakallahu setiap tahun 500 neal 400 neal nah barakallahu fikum maka di situ untung dia karena apa karena tidak digunakan wabilnya kan, karena enggak ada kecelakaan, atau enggak ada gangguan, wa sahibu ta'amin ghariman, nah sekarang, na'am barakallahu'alaikum, pemilik jaminan tadi itu, dia yang malah apa, gharim itu rugi, na'am, wa in hassalabil mu'amman, alaih darorun aksar, walaupun apa, walaupun orang yang, dikasih asuransi, dikasih asuransi tadi itu, walaupun dia lebih apa, lebih besar, na'am kerugiannya lebih besar bahayanya, mim ada apa dibanding apa dibanding pemilih apa jaminan tadi yang sudah diserahkan hartanya. Maksudnya apa maksudnya itu di sini pemilih asuransi dia untung karena apa dibayar terus. Paham ya? Nah, pemilih asuransi maksudnya yang berikan asuransi. Tapi yang dikasih jaminan itu kan belum gunakan itu loh. Paham ya? Belum gunakan. Karena apa? Karena posisinya kan mobilnya kan ternyata enggak rusak, enggak ada kecelakaan. Fam belum, sehingga kan mau gunakan untuk apa itu loh. Tapi uang masuk terus, per tahun bayar sekian sekian sekian sekian, fam ya. Tapi mobilnya nggak pernah rusak, nggak pernah kecelakaan. Berarti kan pihak perusahaan untung, dapat masukan per tahun tadi itu. Fam, ini jaminan mobil itu. Tak jamin mobilmu, pokoknya yang temp pajak aja, setiap tahun pajak sekian sekian sekian sekian. Nanti kalau rusak atau kecelakaan, kami nanggung semuanya itu loh. Fam belum, ternyata setahun tuh nggak pernah kecelakaan, nggak rusak, nggak ngelesai, mobilnya masih mulus namanya mesti halus. Kira-kira rugi enggak dia? Rugi kan pemilik mobil nanti itu karena sudah bayar berkali-kali tapi kan enggak ada istilahnya apa? eh ada, enggak dapat jaminan itu karena mobilnya enggak rusak itu loh. Ya itu yang dilarang sih itu larang seperti BBC asal itu. Nah. Kita lihat di sini. Kata beliau, surat syarikah gharimah wa shahibul ta'min ta ghaniman." Paya sulit dalikan koran wajahala. Kalau seperti ini keadaannya, perusahaan, nah, kalau model yang kedua tadi, ya inhasala film am menafilmu aman alaih darurun aksar mimadapa aul sayi betamin. Maksudnya kalau seandainya, nampaklah kalau fiqum pemilik mobil tadi itu dengan yang ngasih jaminan tadi itu, nampaklah kalau fiqum walaupun lebih banyak yang dia pajakan untuk apa untuk pemilik untuk memberikan jaminan tadi itu lebih banyak. Maka di sini apa? Syarikah perusahaan bisa jadi apa? rugi. Dan pemilik takmil, pemilik jaminan tadi ghaniman untung. Qiyasul dzalika gharar wa jahalah. Intinya terjadi padanya apa? penipuan dan juga sesuatu yang nah semacam kebodohan di situ. Jadi kesimpulannya ini kenapa asuransi jiwa, asuransi barang atau di yang semisalnya dilarang karena imma khonim kata beliau li anna kullan min huma imma khonim wa imma gharim imma khonim beruntung imma gharim yaitu rugi faham salah ya contoh yang paling mudah nifahami ya babcjsan itu karena udah sering dengar kan BPJS lo ya kan itu memang kalau seandainya antum enggak diharuskan dipaksa oleh pemerintah enggak usah bikin dan kalau enggak darurat enggak usah bikin tapi kalau darurat harus bikin karena mungkin untuk untuk untuk apa untuk berobat atau yang semisalnya dan darurat sekali maka tidak masalah untuk dia membuat makumnya tahu gak sisi penipuannya dan sisi <tuh> tahu gak sisi kerugian dan penipuan BPJS, tahu gak sisinya tahu gak bang tahu tahu gak bang sisinya sisi penipuan dan gua dan juga sisi kenapa dilarang BPJS tahu enggak Bang? Tahu ya? Kenapa tahu? Karena disitu ada ghonim ada gharim. Ghonim itu beruntung, gharim itu yang dirugikan atau rugi. Paham ya? Ghonim siapa ghonim tergantung. Kalau ternyata pihak BPJS perusahaan tadi itu dapat masukan pajak terus, pajak terus, pajak terus. Yang punya BPJS ini kok enggak pernah sakit. Kira-kira dia rugi enggak dia? gak pernah sakit, rugi kan bayar terus pajak terus, rugi kan tapi perusahaan BPJS untung karena dapat masukkan terus, paham maksudnya nah, yang kedua kalau ternyata dia baru pajak sekali, dua kali langsung menggunakan buahnya operasi atau yang semisalnya, menggunakan untuk dapat gratisan, dia untung di situ perusahaannya mungkin rugi paham maksudnya, seperti itu, kalaupun buat perusahaan orang lain yang dirugikan karena BPJS kan banyak orangnya, paham ya seperti itu, nah Ikhwanatiddin azza nasakum wallaqad 'alaytnaqib bi nomor 13 Mas'alatan kathiran min al-ummal idza aradat al-ittifaq ma'ahu yaqul alladhi tadfa'uhu maqbul indi. Fama hukum dalik? Penting ini karena suatu ketika antum kan berkeluarga, punya istri ya kan? Otomatis kan mencari apa? Mencari apa? Otomatis mencari apa usian kalau sudah punya keluarga, punya istri, mencari apa? eh? Mencari apa namanya? Maisha kehidupan, pekerjaan. Nah ini contohnya. Kebanyakan orang-orang umal para pekerja itu, kalau ingin sepakat dengan bosnya, dia mengatakan pokoknya berapa aja yang kamu kasih tak terima. Oh, ngomong gitu, berapa aja yang kamu kasih tak terima. Hukumnya bagaimana seperti itu? Hukumnya enggak boleh. Kenapa? Lain nanti kalau dikasih sedikit gimana? Harus clear di awal. Antum berani berapa? membangun rumah, membangun pondok membangun masjid berani berapa kalau pondok plus tenaganya dan tukangnya dibangun lantai 2 ya kurang lebih 200 juta berarti udah 200 juta itu kasihkan semuanya clear selesai gak selesai 200 juta tadi itu Faham ya? tapi dia kan udah jamin selesai para pegawai tadi tapi kalau ucapan ini sepokoknya aku berapa satunya kamu kasih aku terima itu clear gak itu keliru apa? Karena, karena kalau kasih sedikit dia marah-marah nanti. Ya enggak? Nah seperti itu, harus dipastikan itu ya, harus dipastikan. Nah, kita lihat sini. Wal jawab jawabannya kita katakan hadal yang seperti ini enggak benar. Li anna al ujratu majhulah karena ujrah gaji sini majhulah, belum diketahui. Tal 'amil inna ma 'mila 'inda amal bil ujrah bila syak. Karena orang pekerja itu dia akan bekerja di pemilik apa? Di pemilik pekerjaan itu dengan apa? Gaji itu loh. Bila syak tidak lagi Orang pekerja Tukang bangunan Tenaga bangunan Itu kalau kerja pengen gaji atau enggak? tidak? Jadi harus pastikan gajinya berapa Purworejo sama Jogja lain atau sama bang? Lain sama bang? Gajinya sama atau lain? Lain Purworejo itu murah Tukang tenaga masih murah Tenaga saat itu masih Sekitar apa? Barakalafikum 30 ribu Tukang 50 ribu Lalu, Jogja ini kan sekarang Tukang bisa 100 lebih Tenaga sekitar berapa bisa delapan puluh delapan puluh nah itu caranya bagaimana dilihat oruf tradisi setempat orufnya berapa jangan atau mengundang tukang dari jauh dijawab diundang di Jogja ngasih gajinya gaji Purworejo nggak mau lama ya atau atau mengundang tukang Jogja suruh ke sini Purworejo dikasih gaji seukuran Purworejo lama ya dengan harga yang murah misalkan biasanya pak nggak mau juga jadi oruf tradisi penting Namnya. Naam karena biasanya kalau gaji yang banyak dia enggak akan pindah ke gaji yang sedikit. Tapi kalau gaji yang sedikit, dia pindah pindah ke gaji yang banyak itu banyak sekali. Faham maksudnya ya, jadi urufnya penting, uruf. Kita lihat sini. Wa lahadlaw an nataha, law annahun taha minul amal wa atahu sahibul amal syai'an. Oleh karena ini kalau seandainya pegawai pekerja tadi sudah selesai kerjaannya, wa atahu sahibul amal pemilik kerjaan memberikan sesuatu pada dia, faqala zidni. Kemudian pegawainya ngomong tambahin lagi, makau ambainahumal akan terjadi perselisian. Kenapa kok bisa? Karena nggak clear di awal, tidak clear, tidak selesai di awal itu loh. Jadi upayakan diselesaikan di awal. Kalau nggak selesai di awal, nanti seperti ini keadaannya. Pokoknya berapa saja yang yang antum beri anak terima. Ternyata ngasihnya apa? Dia kerja 5 hari cuma kasih lima ribu. Gimana kira-kira wajahnya? Merengut nggak? Merengut. Maksud lima hari itu 50 ribu Dia akan mengatakan tambah lagi lah Nah ini kata beliau akan terjadi khilaf perselisian Selesaikan di awal Diklirkan berapa kesepakatan harganya Untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan tersebut Kalau sudah dipastikan harganya sekian Seharinya 30 ribu misalkan Berarti kalau 5 hari berapa? 150 ribu kan? Ewa, berarti sudah clear itu loh paham ya? Tapi kalau cuma masih masih selainnya pengambang Terserah lah nanti berapa aja yang kamu kasih aku terima katanya. ternyata kasih sedikit dia nggak mau. kami ya? harus diklikarkan ya awal. waktunya abel abal amil. terkadang pekerjanya nggak mau enggan dia. ania aku nggak mau ngambil. kalau cuma segini nggak usah ngambil aja sedikit. Kan, tak pulang aja. motornya dinyalakan kan, dinyalakan mesinnya oh, pergi dia. nggak mau menerima gajinya karena apa? merasa gajinya sedikit. ya salah siapa di sini? salahnya apa? ya salah pekerjanya tadi yang kata nggak mau mengawal. katanya berapa aja yang kamu kasih tak tak terima katanya. Ternyata kasih sedikit dia nggak mau, jadi harus diklikarkan di awal. Diklikarkan nih di, di awal. Nah, cari <coughs> lihat sini. Waktu nya amil an yakuda makot darahus saibul amal, ya kan? Terkadang pekerja tadi nggak mau ngambil gajinya yang diperkirakan oleh pemilik kerjaan tadi itu, nggak mau dia. Waetrukuhu mahung waethap, pokoknya tinggal dia pergi itu aja, nggak mau dia. Nah cuma sedikit. Fayan dam saibul amal, pemilik kerjaan pun akhirnya menyesal, amir ya, menyesal. Nah, baru kalau fikum ini juga ada dua kemungkinan ya, ima pekerjaannya, ima pemilik pekerjaannya, ima pekerjaannya, ima pemilik kerjaannya. Kalau pekerjaannya ngomong gini gajinya berapa pak? Biasanya kalau tukang terserah bapak aja, berapapun tak terima itu pekerjaannya, amir ya. Kemudian kalau yang pemilik kerjaan dia ngomong, baru eh, kalau fikum ngomong, ngomong sama pe pekerjaan itu. Iya bapak berani berapa? Anas tiap bangunkan rumah dan pondok dan masjid. Bapak berani berapa? Berapapun siap, kata bosnya ini. Enggak kasih patokan loh. Berapapun siap, kata dia. Itu juga keliru. Kenapa keliru? Nanti kalau kerjaan selesai dia minta banyak dia nggak mau gitu loh. Faham maksudnya? Diklirkan di awal. Kalau sama tukangnya berapa, sama tenaganya berapa, total berapa? Nambahkan kalau fikum. 6 baru nanti enak. Faham ya? Seperti itu caranya. Pekerjaan harus clear ya, jangan sampai. Ngambang kemudian akhirnya timbullah perselisihan. Kita lihat sini. Fayatul Lub al-Husul al-Hadal Amil. Nah, barulah fikum. Kemudian dia minta untuk sampai kepada pekerjaan itu. Waes al-Anhu dan dia bertanya tentangnya. La Allahu Ya Jidhu Fayyurtihu Bisa-bisa dari nanti dia menjumpainya, mendapatkan orang tadi itu akan memberikan haknya atau gajinya tadi itu. Falidali kanakul oleh karena itu. Nakul kita katakan lah ya juzulahuma iktifak alal amal ilaa an yuhad al ujrah penting. Gak diperbolehkan kepada dua-duanya, yaitu pekerja dan pemilik kerjaan. Ingat- ingat ya pekerja pemilik kerjaan gak boleh dua-duanya sepakat di atas kerjaan sebelum menentukan gajinya. Sebelum menentukan gajinya. Tujuannya apa tujuannya? Biar tidak ada onsur yang Salah satu yang ditipu atau merasa tertipu, Faham ya, merasa tertipu atau merasa dirugikan. Nah, abang baru kalau fikuk itu, jadi harus apa? Harus diklirkan, diklirkan sebelum pekerjaan dilaks dilaksanakan. Mafum salam ini pak, eh. Jadi kalau orang pun seperti itu modelnya, mau bekerja mau jadi borong, pemborong atau pemborongan harus jelas. Ilna idakan al-amal mima alifat ujro tuhu benenas. Kecuali kalau pekerjaan ini sudah dikenal, kecuali kalau pekerjaan ini sudah dikenal. Di tengah-tengah manusia Dengan harga sekian Memlum, Contohnya gini Contohnya Ada tukang ojek Dari Stadion Magu Harjo Ke Mahdarutakwa Biasanya 20 ribu Biasanya 20 ribu misalkan ya Itu udah ma'ruf ya udah ma Dikenal di tengah-tengah manusia seperti itu nah, Maka kita ketika sampai sini Gajinya juga sama sesuai dengan uruf Biasanya berapa pak Biasanya dua puluh ribu, terkasih dua puluh ribu, jangan ditawar lagi. mau masuk dari situ lima ribu, ribu aja nih misalkan, jangan. karena urufnya, ma'rufnya dua puluh ribu itu loh. Faham ya? Kita lihat ini kata beliau, fahad asri on yu amal bil orof. Maka ini sesuatu yang apa? Sesuatu ini diamalkan dengan padanya apa? Diamalkan diterapkan padanya uruf yaitu kembali ke tradisi atau kebiasaan. Maaf bismillah ya. Ini makrofnya biasanya kalau jogja solo taruhlah lima ribu eh naik patas atau naik yang ekonomi misalkan kalau yang patas 20 ribu misalkan berarti uruf ketika kita suruh bayar segitu ya langsung mau gitu loh gak ada tawar menawar wah masak dari Jogja Solo aja 20 ribu boleh gak pak 2500 tawar ke 2500 ya jangan, karena apa? karena kita sudah berseberangan dengan uruf tradisi itu terkadang kita pakai selama tidak berseberangan dengan dalil Masalah tuan kita ambil lagi permasalahan. Ida tapa Sahibul Amal wal Amil ala Ujrotin fi Muddatin muhaddadatin. Wao, kau bilang kita il Amil al Amal. Watalla behakkahu fahliyutah. Penting. Masalah masalah pekerjaan ini. Apabila pemilik kerjaan dengan pekerja, pemilik kerjaan dengan pekerja sepakat sepakat di atas gaji tertentu eh, pada waktu tertentu contohnya apa, contohnya bikin satu kamar mandi, sepakat kamu siap, bikin satu kamar mandi, siap, berapa sama bahan-bahannya, sama tukangnya, sama tenaganya, total 10 juta, Sudah, ya, kas 10 juta kira-kira sampai kapan tak jamin sepekan selesai, kata dia kata pekerjaan ini, se sepekan selesai, harganya berapa tadi, 10 juta sepakat belum, sepakat gaji ditentukan belum, sudah Waktunya ditentukan belum? Sudah sepekan gaji 10 juta plus semuanya operasional jadi, pokoknya kamar mandi satu jadi, ya? kamar mandi satu jadi sudah Nah barakallah fiqum. Nah ternyata apa? Nah barakallah, kau belalang kitain mudah sebelum habis waktunya. Rofadil amil amil. Gak jadi aku pak baru dibangun pondasinya dan gak jadi. Wah gak jadi anak, anak mau pulang aja gak jadi kerja. Belum jadi semuanya, belum clear Kesepakatannya 10 juta Satu pekan jadi satu kamar mandi Itu kesepakatannya Baru dapat apa? Baru dapat sehari atau dua hari dia mengatakan Wah tidak jadi anak tidak mau kerja Anak mau nyari tempat lain, mana gajiku? Wah. Dia minta gaji yang 10 juta tadi itu Nah barakatuh Minta haknya Apakah dikasih kalau seperti itu? Faham atau belum ini? Kesepakatannya berapa tadi? 10 juta membikin satu kamar mandi dalam satu pekan, paham ya? semacam borongan ini ya. nah ternyata baru dua hari dia kerja langsung batalkan uang gak jadiannya, gak jadi kerja gak enak di sini. Oh, pagi gak dikasih camilan, siang gak dikasih makan, paham ya? kalau udah borongan itu urusan dia sendiri aslinya, tapi dia ngomel ngomel itu banyak alasan lah. akhirnya minta mana? Jatahku kerja dua hari mana? ngomong sama bosnya tadi itu yang sudah Berjanji tadi yang mana? Nah, sekarang permintaan ini dikasih atau tidak itu loh? Dalam keadaan pekerjaannya belum selesai. Faham soal ini? Kita lihat. Waljawab, anakul jawabannya kita katakan La toh jawabannya enggak usah dikasih. Jawabannya tidak perlu ni, tidak perlu dikasih. Kenapa? Lea nahu idas tu ala amalin nas ikmalu. Menurut pendapat yang sahih dan berdasarkan kaidah yang sahihah, bahasannya kalau orang sudah disewa. Untuk suatu pekerjaan harus dia menyempurnakannya. Janji kan sempurna sempurna. Berapa hari sepekan? Uangnya berapa? 10 juta. Nah sudah janji sudah disewa untuk mengerjakan satu kamar mandi satu pekan 10 juta harus sampai selesai. Itu secara kaidah seperti itu. Jadi kalau batalkan tanpa sebab nggak boleh. Fa'ilam yukmilhu fa'ilah ujurnatallah. Kalau dia belum menyempurnakan, belum sempurna kerjaannya bikin satu kamar mandi tadi itu belum sempurna maka enggak ada gaji untuk dia. Illa idzakana hunaka udrun qahirun la taqata lil amil bihi. Ketsuali, penting ini kecuali ya. kecuali di sana dia punya alasan yang terpaksa. Tidak punya kemampuan lagi untuk mengerjakannya. Contohnya apa contohnya? Dia baru datang awal gali pondasi baru digali itu ternyata apa? dientuk ular dia disengat ular. Paham ya? Sengat ular langsung bengkak semuanya, pokoknya nggak bisa kerja lagi lah. Bengkak semuanya sampai ke kepala-kepala, ke -kepala, telinga-telinga, bengkak semuanya. Mau kerja tuh nggak bisa lagi, bang ya. Nah ini berarti ada udur nggak? Ada udur, dia batalkan. Maaf Pak, kami nggak bisa melanjutkan. Nah, kenapa? Kalo Mas kemarin ketika ngali fondasi baru dapat 1 meter sudah disengat ular. Ya, Ularnya nggak sembaral kok berar. Ya, sengat, paham ya? Sengat lahir kenapa bisa luar kebena itu ya? Nah, barulah kalau fikum langsung apa? Ada utur kan seperti ini? Ada utur, ada alasan. Nah, kalau ada alasan seperti itu masih mending kita lihat sini. Nah, kata beliau, fahina iden yuqtamin al ujrah biko drima amil. Kalau seperti itu, pada saat itu pula dia dikasih gaji sesuai dengan kadar yang dikerjakan Dapat pondasi berapa meter tadi Satu meter, ya berarti diukur perkiraan berapa? dikasih gajinya itu. Karena posisinya dia meninggalkan ada udur Kalau meninggalkan tanpa alasan, tanpa udzur yang syar'i, tidak diperbolehkan, harus sempurnakan. Mau humsal ini ya? Nah, barakallah fikum seperti itu. Mau humsal? Hamzah Mafhol? Eh Ihsan? Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fikum kata beliau, Mas'alatul Ittafaq ar-rajulun ma'amil 'ala tasniih jihaz min al-adzhiha. Nah, kita lanjutkan ada orang sepakat dengan pekerja untuk memperbaiki mesin dari mesin-mesin yang ada contohnya dia apa punya komputer lah atau hp, hp nya rusak diservis sepakat berapa pak ini pak tergantung servisnya pengen yang 2 hari jadi 3 hari jadi atau kilat khusus kata dia pengen yang kilat khusus kalau kilat khusus bisa ditunggu 1 jam jadi katanya berapa harganya tiga puluh ribu nah, khusus tiga puluh ya kalau 3 hari 4 hari cuma lima ribu murah ini karena lagi promo lagi promo ini ya nah barangkali apikum sepakat dengan harga berapa ini tiga ribu jadi dalam waktu 1 jam walamnya tapi kawanan ujung apa ternyata kebablasan jadi gini dulu ada orang sepakat untuk memperbaiki berani nggak pak memperbaiki hp yang rusak ini? bersiap Berani? 6. Nah, Sabit jadi berapa? Satu jam. Enggak nanya harganya berapa. Anak tadi kebablasan ya. Enggak nanya harganya berapa. Jadi sepakat memperbaiki HP atau mesin dalam waktu satu jam. Tapi harganya belum ngasih tahu. Walamnya al-uzroh belum sepakat tentang harganya. Wa'inda ma'aradah yang tahu alma belat. Kemudian tatkala dia mau ngasih harganya ngasih uang bayar. 6. Nah, Ternyata apa? Sama niat nam sama niat tuh dananir wahwal oruf setara orufnya tradisinya itu kalau cuma nyervis biasa seringan itu 8 dinar. Ini pakai uang ini ya, uang dinar ya, delapan dinar setara oruf. Nah, akhirnya apa? Penyervis tadi itu suka tukang servis tadi itu tolaba vidfahad dan ma'blab meminta nambah kalau fiqum dua kali lipatnya. Mami ya, kalau untuk bapak nambah kalau fiqum dua kali lipatnya berarti berapa? 16. 16 dinar katanya. Minta dua kali lipatnya. Padahal urfnya biasanya berapa tadi? 8 dinar. Wa huwa mablagun kabir binisbati al'amalihi. Ini kalau dilihat dari kerjaannya termasuk harga yang besar ini. biasanya cuma 8 dinar kok ini minta 16 dinar. Wa qad rafaḍa akhdha mablagh sama nadhanir wa Kemudian apa? Si pekerja tadi penyervis tadi itu, anak ulangi lagi ya, biar lebih jelasnya. Jadi antara penyervis dengan orang yang nyervis ini sepakat untuk memperbaiki mesinnya atau HP-nya misalkan, tapi belum sepakat mengenai harganya. Dan tatkala mau dibayar, mau bayar itu ternyata penyervisnya mintanya dua kali lipat daripada orang biasanya gitu loh. Itu yang benar meminta dua kali lipat, bayarannya biasa orang bayar 8 dinar, diminta 16 dinar. Cam Nah, ternyata apa? Yang menyerviskan tadi enggak apa, enggak enggak mau gitu loh, karena besar seperti itu. Padahal yang memperbaiki ini enggak sulit, kesulitan. Akhirnya dibayar tetap 8 dinar. Rafadha akhadha mablagh samana dinar wa dhahab. Fa sahibul jihaz. Sekarang ternyata yang yang nyervis ngambek dia yang nyervis ngambek merengut karena dikasih apa cuman 8 dinar. Pergi dia, enggak us. usah kalau 10 dinar enggak usah, pergi aja. pergi dia Entah ya? Nah, terus apa yang dilakukan pemilik komputer atau pemilik HP tadi itu? Kan mau dibayar enggak mau tadi dia. Yang memperbaiki penyervisnya mau dibayar enggak mau karena apa? Mintanya 2 kali lipatnya cuman dikasih 8 dinar. Mintanya 16 dinar. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemilik komputer, pemilik HP yang sudah diperbaiki tadi itu? Ngejar dia Usulin apa? Tambahin lagi atau bagaimana kita lihat? Wal jawab annaku Sebenarnya dia tidak punya apa tidak perlu tahu jawab apa-apa. Madamat hadhi ujruh al'adah. Selama ingat, ingat selama bayaran gaji ini sesuai dengan uruf tradisi. Na barakallahu fiikum sesuai dengan uruf atau tradisinaan. Seperti itu jadi tradisi uruf penting sekali ya. Jangan sampai apa jangan sampai enam kita semuanya tidak mengetahui tradisi atau uruf karena ini Kembali ke sini. Jadi kalau selama urufnya 8 dinar beneran, dia nggak usah tanggungjawab sana. Karena orangnya tadi ingin naikkan. Kalau lihat ni, wajah, wajah orang asing ni, wajah orang luar Jawa ni, kasih mahal aja misalkan. Itu lama ya. Jadi di kontornya ini, tukang servisnya orang Jawa gitu. Lihat orang luar Jawa, orang medan ini. Wah, kalau dinaikkan aja lah, misalkan. Wajah orang asing itu lagi. Orufnya cuma 8 dinar orufnya. Tapi kalau lihat orang wajah asing dinaikkan sama dia. Berarti yang keliru ini apa yang keliru ini? Yang menaikkan, jadi dia yang memper, yang apa, yang menyerviskan tadi itu sebenarnya dia nggak perlu tanggung jawab. Kalau dia nggak mau dibayar, udah itu loh. Karena dia yang bayar sebulan aurunya delapan dinar, itu loh. Fathul Ibrahim, nah, kita lihat ini lagi. Namar kalafikum apa kata beliau? Nm kata beliau, namar kalafikum madzamat hadir ujratul ada. Selama ini adalah gaji yang sed, se se gaji yang Menurut tradisi dan kebiasaan, walam yakun bainahuma 'aqdun dan tidak ada transaksi, kesepakatan di awal mula, kan awal mulanya enggak diketahui berapa harganya. Enggak ada transaksi wala shay'. Kemudian wa fatuqaddar ujra bil 'urf, kemudian hendaknya kalau enggak ada transaksi di awal harganya berapa, diperkirakan dengan apa gaji secara tradisi 'urf biasanya berapa. Walakin in aysaminhu, tapi kalau ternyata penyervisnya enggak mau, ngambek gitu ya, tasaddaq biha bin binniatnya anhu. Ini Ya udah kalau enggak mau 8 dinar tak sedekahkan ada ke orang lain. Tapi niatnya untuk orang yang memperbaiki HP atau memperbaiki komputer tadi itu. faham, faham nih bentuknya? Kan yang menyervis dan mau ngambek dah, enggak mau kalau 8 dinar. Apa yang harus diperbuat oleh pemilik HP atau komputer tadi apa yang harus berbuat? faham ya? Kata beliau, yang harus diperbuat apa tadi? Kalau dia benar-benar enggak mau, mau dikasih secara urf juga enggak mau juga, uang 8 dinar diambil, kita sedekahkan. Sedekahkan tapi diniatkan siapa? Diniatkan siapa? Penyerbis tadi itu. Fah belum diniatkan kepada penyerbis tadi itu na'am, lum musta'am. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa in as min ruj'ihi intazir hatta yarjih. Kalau ternyata dia itu enggak apa? Tidak putus asa. Tidak putus asa untuk menunggu, menunggu dia balik, tunggu dulu. Sampai dia balik ini delapan dinar pak tol delapan enggak mau anak maunya pengennya 16 dinar katanya. Nah, kalau enggak mau ya udah akhirnya pergi dia, yang nyarki pergi kalau pergi seperti itu bagaimana ini? yang kedua ini solusi solusi yang kedua tunggu dulu, mungkin dia tidak berbalik arah wah ya mana-mana juga 8 dinar enggak akan balik lagi dia balik lagi, diambil itu loh nah berarti tujuannya apa tujuannya ditunggu dulu biar nanti khawatir dia ya, berubah pikiran gitu loh faham nih bang Ya, nah ini insya Allah Mahfum nah karena ini praktek Keseharian Antum juga rasakan terkadang seperti itu ya Udah-udah mau -udah nyerfiskan Sudah apa biasanya harganya cuma 50 ribu Dia naikkan 100 ribu Karena kita dianggap orang asing orang pendatang itu ya Akhirnya kita bayar sesuai dengan biasanya Dia gak mau Gak mau ya udah Secara urus seperti itu Tapi kalau ternyata eh, Barakallah Fikum dia ternyata lama-lama mau ya dikasihkan Nah Barakallah Fikum Karena masih panjang juga InsyaAllah kita tunda pada pertemuan yang akan berdatang penyelesaiannya. Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.